Sekarang Pak K.A.J. Tengku Zulkarnain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa wa mawalah. Menyikapi masalah akhir-akhir ini Saya ingin mengungkapkan pendapat dari Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Bapak Profesor Dr. Din Samsudin. Beliau mengumpahkan dan sudah ditulis di beberapa medsos di medsos sudah ramai juga bahwa kejadian ini adalah skenario sistemik. Jadi ada skenario, tidak mungkin jadinya by accident. Ini by de by design, tidak mungkin tiba-tiba orang gila kok. Kayak musim jamur gitu, musim orang gila muncul, muruk muruk muruk muruk muruk orang gila dan orang gila ini pinter, sasarannya itu cuma kiai, tokoh agama, kok enggak Kapolri gitu. Hah, orang gila ngejar Kapolri gitu.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 Orang sekuler gak rugi, orang yang anti agama gak rugi. Yang rugi tetap orang beragama saja. Yang bukan kelompok orang-orang beragama tidak dirugikan sama sekali. Dan ini saya pikir memang betul-betul ada skenario. Buktinya. Polri sudah membentuk tim khusus sara Sehingga orang-orang nanti yang khutbah di masjid, di gereja, kalau menyinggung sara langsung ditangkap.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 Tuban di Aceh. Oleh karena itu ikutilah pendapat kami. Khutbahlah menurut aturan yang kami buat. Jadi ini seperti memang diatur untuk mengarah ke sana. Yang ketiga kata Din Samuddeen menciptakan distabilitas nasional. Yang ujung-ujungnya nanti ini negara jadi ribut, jadi rusuh, bahkan kalau mungkin jadi keaos. Saya tidak berharap ini terjadi. Tapi kalau ini terjadi, yang untung kan penguasa yang sedang jalan.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 Nggak, kayak ke itu Dia sudah minta maaf segala macam Sudah selesai Dan Pertemuan lagi kan dengan majelis sulamak Ya saya belum dengar dia minta maaf Di hadapan kita, di hadapan masyarakat Belum ada televisi Belum ada medsos yang mengatakan Kapolri minta maaf Ah, Ngomongnya itu sudah beredar seluruh Indonesia Kalau dia ngomong minta maaf Kita faham Ya tapi topik kita malam ini soal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 dan Baik. saya mendukung yang diucapkan oleh Profesor Mahfud MD minggu yang lalu Ada tujuh skenario itu, ya didalami Polisi kan boleh minta ahli, ini kan ahli Nah dipanggil diminta Sehingga masyarakat jelas dan kita tidak meraba-raba Terima Baik. kasih Makarni